Assalamualaikum Sidaron. Senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Inlabridapagi di si hari ini Selasa 6 Juni 2023 bersama saya Atiam Syah. Da a librità pagi ini dari Biren bersama laporan Yusman Din Idris. Syudarun satu unit rumah berkonstruksi kayu dengan atap seng milik Saputra 40 tahun, seorang nelayan di desa Pulau Arap daerah Biren ludes terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran rumah tersebut, namun rumah korban rata dengan tanah. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari pos induk Biren dikerahkan ke lokasi. Sebagian besar bangunan terbakar tidak dapat diselamatkan. Perangkat desa Pulau Arap mengatakan musibah kebakaran terjadi pagi hari kemarin. Dikatakannya rumah ini dihuni pemiliknya Saputra 38 tahun bersama istrinya Khatijah 35 tahun. Keduanya belum memiliki tanggungan. Saiba menambahkan api yang membakar rumah milik Saputra dan Khatijah ini diduga berasal dari kosleting listrik. Begitu melihat api, pemilik rumah meminta bantuan warga. Namun api terus membesar berkat upaya tetangga sebelum tiba pemadam kebakaran hingga api tidak menjalar ke rumah lainnya. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun seluruh bangunan ludes dan material lainnya ludes terbakar. Total kerugian diperkirakan 70 juta rupiah. Sudarlun PJ Bupati Aceh Tamiang merah Budiman berjanji akan merealisasikan usulan warga tentang pembangunan talut dan pengadaan pompa air untuk mendukung produktivitas padi di wilayah hilir. Dalam beberapa tahun terakhir, petani dihantui gagal panen karena banjir dan kekeringan. Komitmen ini disampaikan Merah Budiman ketika melihat langsung kondisi persawahan di perbatasan kecamatan Banda Mulia dengan Bendahara kemarin. Kawasan yang didominasi persawahan ini sebagian rusak parah karena kondisi tanah yang mengering. Merah mengatakan pihaknya ingin melihat langsung laporan yang diterima ternyata benar kondisi sawah tidak baik. Berdasarkan dialog dengan warga dan masukan KADIS PUPR Tamiang, Edimo Fizal dan Wakil Ketua DPRK Tamiang, Fadlun, di lokasi ini nantinya akan dibangun talut. Saat ini sudah ada talut sepanjang 90 meter yang dibangun tahun 2020. Sedarlun hampir puluhan hektar tanaman padi di pemukiman Krumbate, Kuala Bate AC Bardaya diserang penyakit hama wereng. Ketua Imumukim Pemukiman Krumbate M Agus Dinul Saputra berharap dinas terkait melalui penyuluhnya untuk menangani penyakit padi yang menyerang tanaman warga. M. Agus yang akrab di Sapa, Tengku Agus mengatakan padi warga pemukiman kerumbatnya diserang penyakit hama hamawereng paling parah saat ini di Gampung pisang Hingga saat ini belum diketahui penyebab dan obatnya. Tengku Agus yang juga seorang petani ini berharap PPL dinas terkait segera turun ke persawahan untuk melihat langsung dan membeli solusi kepada petani. Anehnya lanjutnya penyakit tersebut menyerang padi warga yang masih berumur lebih kurang 2 bulan. Sementara padi yang telah memasuki usia panen tidak diserang. Petani yang tanaman padinya diserang penyakit tersebut sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menyembuhkan namun belum ada tanda-tanda. Maka sebab itu ia berharap kepada dinas terkait mencari solusi sebelum penyakit tersebut menyebar ke tanaman padi warga yang lain demi menghindari gagal panen. Jarlun jembatan Bailey di Desa Lala, Kecamatan Salang Simelu yang ambruk pada pekan ke-2 Mei 2023 lalu saat dilewati truk tronton yang mengangkut alat berat akan diperbaiki kembali untuk mempercepat kelancaran pengguna jalan. Kadis PUPR Simelu Zulfata membenarkan jembatan Bailey yang ambruk ini akan diperbaiki lantaran seluruh material atau komponen untuk jembatan sudah diantar oleh PUPR Provinsi dan tiba di lokasi. Disebutkannya juga panjang jembatan Lala ini 36,6 meter. Untuk panjang jembatan Bailey yang diantar dari provinsi sepanjang 21 meter. Nantinya kekurangan akan dipakai yang akan sudah ada di lapangan dan masih bisa digunakan. Meski jembatan Bailey ini berada di ruas jalan provinsi lanjutnya, namun untuk yang mengerjakan perbaikan Bailey dari hasil kesepakatan akan dilakukan DPBD Kabupaten Simelu. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah anggota DPRA dari Komisi 5 kembali melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit umum Dr. Zaino Abidin Banda Aceh kemarin. Kegiatan menyahuti keluhan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit. Dalam sidak ini anggota Komisi 5 DPRA juga memeriksa sejumlah ruangan diantaranya IGD, instalasi parmasi, ruang rawat pasien pemegang kartu jaminan kesehatan Aceh atau JKA, dapur umum hingga ruang operasi pasien. Sida ini dipimpin langsung Ketua Komisi 5, M Rizal Fahlefi pikirani bersama Ketua DPRA, Sepul Bari, ataupun Yahya, dan rombongan. Mereka disambut Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Dr. Isra Firmansyah, SPA, dan jajarannya. Dalam sida ini, anggota Komisi 5 juga menerima keluhan langsung pasien untuk atau keluarga pasien yang telah dapat perawatan di rumah sakit. Salah satu keluarga pasien mengeluhkan kurangnya pelayanan dari perawat di IGD. Sementara Komisi 5 DPRM, Rizal pikirani mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam sidak. Di antaranya masih terdapat antrean panjang di farmasi saat warga mengambil obat hingga ruang operasi dalam keadaan panas. Dikatakannya pihaknya sangat kecewa dengan temuan tersebut padahal jauh sebelumnya sudah diingatkan. Begitu juga dari sisi pelayanan, banyak sekali komplain kepada pihaknya walaupun tidak maksimal. Jelas Fahlepi, DPR A berharap selalu ada perbaikan yang lebih baik dari pihak rumah sakit. Sudarlun, ratusan narapidana di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Padang jalani tes urin secara acak dan menggeledah kamar tahanan. Hal ini dilakukan petugas usai dua napi tertangkap, Badan Narkotika Provinsi atau BNNP Sumatera Barat, mengendalikan pengiriman sabu 2 kg dan 6.000 pil ekstasi beberapa waktu lalu. Kepala Lapas kelas 2A Padang Erawi Harto kepada wartawan di Padang mengatakan pihaknya melakukan tes urin mendadak. Ada 102 warga binaan pemasyarakatan di tes urin tiba-tiba. Hasilnya 100 negatif dan 2 positif, namun karena meminum obat. Selain tes urin, petugas juga menggeledah kamar tahanan. Hasilnya banyak benda terlarang yang diamankan, yaitu 12 handphone dan barang-barang seperti gunting, kore api, kabel, dan lainnya. Adapun pun dua narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Padang Sumatera Barat terancam dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kedua napi tersebut berinisial M28 tahun dan NDY 29 tahun. Edy mengatakan saat ini kasusnya sedang ditangani BNNP Sumatera Barat. Setelah selesai pihaknya langsung mengirimkan mereka ke Nusa Kambangan. Ditambahkannya dua napi ini sebelumnya dihukum dalam kasus narkoba selama 15 tahun dan 19 tahun. Yang menegaskan pihaknya tidak main-main jika napi berulah di lapas, maka direkomendasikan dikirim ke Nusa Kambangan. Selain dua napi, pihaknya juga sedang memeriksa tiga staf yang juga diduga terlibat membantu kedua narapidana. Setelah ini kita tutup informasi ini dengan informasi internasional. Setengah juta pengunjuk rasa memadati jalan di pusat kota Warsawa, Polandia pada minggu 4 Juni 2023. Pihak oposisi Polandia mengklaim ini menjadi salah satu demonstrasi anti-pemerintah terbesar yang pernah terselenggara dalam 30 tahun terakhir. Les Walesa, mantan Presiden Polandia dilaporkan bergabung dengan tokoh oposisi dalam memimpin pawai menjelang pemilihan legislatif di musim gugur. Ia adalah tokoh pemenang hadiah Nobel Perdamaian dan pemimpin perang melawan komunisme. Ribuan warga Polandia kali ini melakukan perjalanan dari seluruh negeri menuju Ibu Kota Warsawa setelah mantan Perdana Menteri Donald Tusk menyerukan penyelenggaraan protes terhadap biaya hidup yang tinggi, penipuan dan kebohongan serta untuk demokrasi, pemilihan bebas dan Uni Eropa. Donald Tusk saat ini berperan sebagai Kepala Partai Oposisi Tengah Platform Civic atau PU. Ia mengatakan para pengunjuk rasa bahwa dirinya telah dengan sabar menunggu hari ketika Partai Nasional dan Kazikski akan dipaksa turun. Tanggal 4 Juni kali ini sendiri adalah peringatan 34 tahun pemilu pertama yang sebagian bebas diadakan di Polandia yang diikuti kekalahan komunis di Eropa Walesa menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis pada tahun 1990 dari newsroom sermpitanformi di Barskota demikian Informasi pagigi edisi Selasan 6 Juni 2023. Informasi pagi ini bisa Anda dengarkan kembali melalui situs internet www.sramdfm.com Follow juga Twitter dan Instagram kami at seramdfmsudarlun.